sekarang di sini kita akan lanjutkan tentang pembahasan domir domir itu artinya kata ganti orang baik secara umum bahwasanya domir dia terbagi menjadi tiga kelompok di sini ada yang dinamakan dengan domir munfasil kemudian ada domir muttasil kemudian ada pula domir mustatir. kita akan belajar satu per satu. baik sekarang yang pertama adalah domirmun fasil apa itu domirmun fasil di sini disebutkan bahwasanya domirmun fasil adalah domir yang terpisah dengan kata yang lain jadi dia terpisah dengan kata yang lain untuk domir domirmun fasil di sini telah kita sebutkan ya kita perhatikan dulu nanti boleh untuk ditirukan Ya, saya akan bacakan di sini. Domir domir munpasir, yaitu huwa ha huma hum, hia anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Saya ulang, huwa ha huma hum, hia anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Di sini. Dia adalah kelompok domir-domir munfasil, yaitu domir yang dia terpisah dengan kata yang lain. Dari e, dari sisi pengucapannya, dia terpisah dari kata yang lain. Baik, untuk cara pembacaannya dan cara penggunaannya, kita perhatikan. Bahwasanya di sini, dia sudah kita susun. Ada dalam deretan baris kemudian ada deretan kolom kita perhatikan bahwasanya untuk baris yang pertama dan kedua yaitu huwa huma hum dia huma hunna ini digunakan untuk kelompok orang ketiga orang ketiga itu orang yang tidak tampak orang yang tidak hadir di hadapan kita jadi untuk baris pertama dan kedua dia adalah untuk Orang yang tidak hadir Orang yang goib Hanya saja untuk baris yang pertama Dia digunakan untuk jenis laki-laki Sedangkan Baris yang kedua Untuk perempuan Sedangkan Untuk baris yang ketiga Dan keempat di Anta antuma antum Anti antuma antuna Ini untuk orang kedua Orang kedua itu orang yang kita ajak bicara Mukhoppap Orang yang ada di hadapan kita Orang yang kita ajak bicara Hanya saja untuk kelompok baris yang ketiga Ini diperhatikan Anta antuma antum Ini untuk jenis laki-laki Sedangkan anti antuma antumahantunna Untuk jenis perempuan Dan untuk baris yang terakhir Ananahnu Ini untuk orang yang berbicara Atau dikenal dengan mutakalim Ini boleh untuk laki-laki Maupun untuk perempuan ya Sudah dapat dipahami, saya kira Kemudian kita, cara membacanya dirubah Yaitu dari kolam Yaitu huwa hia, anta, anti, ana Nah itu, di bagian kanan Itu untuk tunggal Untuk kata ganti orang tunggal Kemudian yang huma, huma, antuma, antuma Nah ini untuk double, untuk dua orang Kemudian yang terakhir, hum, hunna Antum, kemudian Antunna kemudian nahnu. Nah, di sini untuk jamak. Jamak itu lebih dari dua orang. Hanya saja yang nahnu, hanya saja yang nahnu dia boleh untuk double. Karena dua orang itu sudah dianggap ee, jamak untuk kelompok mutakalim untuk kelompok orang yang berbicara. Baik, misalnya kita akan Coba latihan membaca tabel. Di sini kita perhatikan, misalnya huwa buah, buah di sini dia terletak di baris yang pertama berarti untuk untuk orang ketiga orang ketiga kan dia ya dia kemudian dia untuk laki-laki kita perhatikan dan jumlahnya dari kolomnya kita lihat untuk tunggal untuk satu orang maka cara pengartinya ya dia seorang laki-laki dia karena memang orang ketiga nggak tampak kemudian kalau kolomnya dia kan satu orang berarti seorang laki-laki. Kemudian misalnya huma huma di sini diperhatikan huma. Huma ternyata ada dua di baris pertama dan kedua juga ada. Berarti di sini untuk laki-laki boleh, untuk perempuan juga boleh. Hanya saja dia untuk orang ketiga. Orang ketiga mereka, mereka kan orang ketiga enggak hadir di hadapan kita dan dia kita lihat dia di kolom yang kedua, double untuk double ya. Berarti pengertiannya mereka dua orang laki-laki atau perempuan. Baik, misalnya hum, hum. Kita perhatikan di sini hum ya. Kali lagi dia juga di baris yang pertama untuk orang ketiga dan dia untuk laki-laki. Dan dia dari sisi jumlah bilangan orangnya dia jamak ya. Kita perhatikan di kolom yang ketiga ya. Maka Cara pengertiannya ya, mereka para lelaki Baik, kemudian ada pula contoh yang lain Misalnya anta, ini berarti kamu seorang laki-laki nah, Karena memang dia untuk mukhatat Untuk muhatab untuk orang kedua, anta Kita perhatikan kan untuk orang kedua Untuk orang kedua Dan dari sisi jumlahnya dia tunggal Maka kamu seorang laki-laki Kemudian contoh yang lain, antum Antum, kalian Para lelaki, kita perhatikan tabelnya Dan demikian pula untuk contoh-contoh yang lain Silahkan dicoba sendiri Ya, silahkan dicoba sendiri Itu semuanya termasuk domir-domir munfasil Yaitu domir yang terpisah dengan kata yang lain Contohnya misalnya apa maksudnya terpisah toh? Misalnya kita sebutkan contohnya misalnya Hua ustadun Kita perhatikan Hua ustadun dia adalah seorang ustadz. Kita perhatikan. Dombir huwa di sini dia terpisah dari kata ustadz. Ya, terpisah. Huwa sama ustadz dia terpisah. Maka huwa dia termasuk kelompok domir munfasi. Tadi cara pembacanya kan kita sudah belajar. Kemudian ana muslimun. Aku adalah seorang muslim. Di sini kita perhatikan. Ana dia termasuk domir Domir untuk apa mutakalim ya mutakalim orang yang berbicara jumlah orangnya berapa satu ya satu ta'if itu untuk domir domir munfasil kemudian yang kelompok yang kedua dari domir kita perhatikan kita akan bahas kelompok yang kedua yaitu domir mutasil domir mutasil apa itu domir mutasil di sini dijelaskan bahwasanya domir mutasil adalah Domir yang bersambung dengan kata yang lain. Kalau tadi munfasil dia tidak bersambung, kalau mutasil dia bersambung. Maka contohnya nanti kita akan sebutkan sekalian saya akan sebutkan domirnya tersebut dia digandeng dengan kata yang lain. Kita perhatikan, misalnya saya bacakan nanti boleh untuk ditirukan. Di sini contohnya misalnya kita akan membuat contoh. Dari domir mutasil yang disambung dengan kata, misalnya kitab, kitab. Maka saya baca dulu, kita buhu kita buhuma kita buhum, kita buha kita buhuma kita buhunna, kita buka kita bukuma kita bukum, kita buki kita bukuma kita bukunna, kita bi kita buna. Ya sekali lagi saya baca, diperhatikan baik-baik. Kita buhu, kita buhumah, kita buhum. Kita buha, kita buhumah, kita buhunna. Kita buka, kita bukumah, kita bukum. Kita buki, kita bukumah, kita bukunna. Kita bi, kita buna. Baik. Cara penggunaannya pun sama. Cara penggunaan pun sama dari cara pembacaan tabel Namun kita perhatikan dulu sebentar. Di sini yang saya warnai yaitu hu Huma, hum, ha, dan seterusnya ini domir-domir mutasil kita perhatikan dia disambung dengan kata yang lain yaitu kata apa? kitab jadi dia termasuk domir-domir mutasil domir yang bersambung dengan kata yang lain biasanya dia kalau disambung dengan suatu sim dia menunjukkan arti kepemilikan dia menunjukkan arti apa? kepemilikan Baik, contohnya misalnya kita akan belajar cara pembacaan tabel. Di sini misalnya contohnya kita buhu. kita buhu. Kita perhatikan dia terletak di baris yang pertama. Terletak di baris yang pertama, yaitu untuk orang ketiga. Namun kita lihat hu ya, hu dia di kolom yang pertama untuk tunggal, ya toh? Untuk tunggal. Maka artinya bukunya. Maksudnya buku milik laki-laki itu. Ya Laki-lakinya cuma satu orang. Sekali lagi, biasanya kalau domir mutasil itu disambung dengan isim, dia menunjukkan arti kepemilikan. Kemudian, kita akan coba contoh yang lain. Misalnya kita buhuna. Kita buhuna, kita lacak. Ya, kita lacak. Di mana letaknya? Di sini ya. Kita buhuna di... Baris yang kedua Nah, di baris yang kedua Ternyata dia untuk Orang ketiga dan perempuan Untuk jumlah Bilangan jama Berarti cara pengartiannya bagaimana? Yaitu buku mereka Artinya buku milik para perempuan itu ya Perempuannya banyak Lebih dari dua Contoh yang lain Misalnya kita bunah Kita bunah Artinya kita guna buku kami. Karena dia terletak di baris yang kelima, terakhir. Untuk mutakalim, untuk orang yang berbicara. Boleh untuk dua orang, boleh untuk jamak. Jadi buku kami, kami di sini bisa mewakili dua orang. Bisa mewakili berapa? Lebih dari dua orang. Yang jelas, jamak. ya Baik, itu untuk domir-domir mutasil. Saya kira sudah dapat dipahami. Intinya ya dihafal saja. Nah dipraktekkan kemudian dihafal nanti insya Allah kita akan paham domir domir yang termasuk domir munfasil maupun domir mutasil. Kemudian yang ketiga adalah domir mustatir. Tadi sudah kita bahas domir munfasil, domir mutasil, sekarang domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Di sini dijelaskan domir mustatir adalah domir yang tersembunyi, ya domir yang tersembunyi. Dalam suatu kata. Jadi, Ndomir ini tidak tampak. Tidak tampak. Jadi, dia sudah tersembunyi di dalam suatu kata. Suatu kata, dia sudah mengandung Ndomir. Misalnya, kita perhatikan contohnya Kataba. Kataba ini fi'ir. Arti Kataba, dia telah membaca. Lu, dianya di mana? Tersembunyi di dalam kata-kataba. Ini sudah, dalam kata-kataba, ini sudah mengandung Ndomir dia. ya dia. Dia Artinya dia telah membaca Kemudian alhamu Artinya alhamu ini Saya sedang memahami Loh, Mana sayanya Sayanya tersembunyi dalam fiil alhamu Ya mungkin dapat dipahami Secara global ya Nanti insya Allah akan datang Penjelasannya lebih terperinci Tentang domir-domir Mustatir ya Domir-domir mustatir Yang dia tersembunyi di dalam Suatu kata, Insya Allah kita akan pelajari nanti.